Bismillahirrahmanirrahim. Dengan majlis berbahagia pada petang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may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 Rahimani wa rahimakumullah Para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terbang Jakarta Dan juga para pendengar Setia Radio Muslim Di 1467 AM Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita akan melanjutkan kajian kita Membaca kitab Riyadu As-Salihin Terlalu dini sebetulnya saya akan menyampaikan ini, tapi minbab dalam rangka kita ini bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, ketetapan, istiqomah di atas. Kebaikan eh, Bagi yang belum tahu mungkin ya Majelis kita ini Riyadus Salihin Berjalan sangat lambat Tentunya di antaranya adalah Sebab terbesar adalah Kekurangan eh, Kafa'ah Kemampuan dari Penyampai sehingga jalan majelis ini lambat. Kita sekarang baru sampai ke atau di hadis 409. Dan majelis ini sudah dimulai sejak tahun 2007. Ya. Saya sampaikan ini dalam rangka berterima kasih kepada teman-teman yang dulu memprakarsai Memprakarsai, bukan saya yang memprakarsai Tapi teman-teman, teman-teman yang memprakarsainya Di antaranya adalah uh, Pak Dr. Iqbal Kemudian Mas Hanif Muslim Ya dan juga Mas Putra Tiga orang yang saat ini Saya mengingat Kalau yang lain saya belum tahu Sudah ada di situ Mahasiswa-mahasiswa yang ikut Hadir sekitar 15-20 orang ya. Terus berkembang Sampai Bagaimana berusaha Pak Dr. Iqbal Untuk mempertahankan Majelis ini tetap berjalan Sampai beliau kadang antar jemput sendiri. Ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau. Habibullah Ta'ala. Dan berlanjut terus sampai uh, akhirnya saya pun mana dikhawatirkan sering tidak berangkat maka dijemput. Dan diantar sekarang oleh Pak Sodik dan teman-teman termasuk Mas Hanif Muslim dan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah kepada rekan-rekan kita yang telah memprakarsai adanya majelis ini. Ya. Uh, Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka semuanya. Makanya saya katakan sebetulnya terlalu dini saya sampaikan, tapi dalam rangka berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya. Kemudian pada kesempatan malam hari ini ya, Kembali kita akan membahas tentang Al-Khawf, ya, takut Rasa takut kepada Allah SWT Malam hari ini insyaAllah kita akan bahas Atau akan baca hadis ke 409 ya, Disebutkan di dalam hadis ini berkata al-Imam An-Nawawi al rahimahullahu taala wa an Abi Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana mungkin aku akan bisa menikmati kehidupan ini akan tenang bagaimana mungkin aku akan tenang wa sahibat wa sahibul qarni qadil sementara Sahibul Sahibul Qarni ini malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala al-qarn. Qadil taqmal qarna sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Wasama al idna dan menunggu-nunggu adanya izin perintah. Mata yukmarubin nafah. Kapan dia diperintahkan untuk meniup? Fyan fuhu maka dia akan meniup. Fakannadhalika ini sabda Rasulullah saw ya, menggambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh atau dipenuhi dengan rasa takut. Rasa wajal. Khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tahu bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Tinggal Allah perintahkan malaikat tadi untuk meniup sangkakala tiup. Maka hancurlah alam alam semesta. Tinggal menunggu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. كيف أن أمو وصاحب القرنى قدل تقام القرنة. Bagaimana mungkin aku akan tenang, merasa aman, sementara malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya fa ka'anna madhalika thaqlan ala ashhabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam perkara ini menyebabkan para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam pun merasa berat mereka pun ikut ketakutan fa qala lahum wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka qulu kalau kalian merasa berat Katakanlah Hasbunallah Wani'mal wakil Cukuplah Allah bagi kami Dan dia adalah sebaik-baik Penolong ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi Dan beliau mengatakan hadis ini adalah Hadis yang hasan Dan menurut Syekh Salim bin Id Al-Illahi setelah penelitiannya Hadis ini adalah Hadis yang sahih li ghairihi ya sahih li ghairihi uh, hadis ini ayuhal ikhwah bapak-bapak sekalian saudara-saudara sekalian menggambarkan tentang kondisi seorang yang beriman hendaklah dia atau dia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa takut takut akan ditegakkannya hari kiamat Rasulullah SAW tahu bahawa kiamat itu akan ditegakkan ala syiraril khalqi atas orang-orang yang terburuk dan sahabat beliau adalah orang-orang yang terbaik jadi kiamat tidak mungkin ditegakkan di atas para, para sahabat tapi Bersamaan dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap takut akan terjadinya apa? Hari kiamat. Ini menunjukkan hari kiamat memiliki kondisi yang sangat sangat menakutkan. Pas kejadiannya dan apa yang terjadi setelah kiamat? Kejadiannya itu hancurnya alam semesta. Ittaqur rabbakum Ina zulzalat as-saati shayu alghaibim, ayuhan nas, itaqo Rabbakum. Ina zulzalat as-saati shayu alghaibim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Yaumatan halu kullu murdiatin ama ardaat pada hari di mana ibu-ibu yang menyusui sampai lupa bayi susuannya wa taranna sukur dan kau lihat manusia pada seperti orang mabuk wa mahum bisukara walakin azaballahi syadid padahal mereka itu bukanlah sedang mabuk tapi azab Allah yang sangat pedih Kejadian hari kiamat yang sangat pedih Yang menyebabkan manusia seperti itu Ini memberikan gambaran Kepada kita tentang Dahsyatnya hari kiamat Maka orang-orang yang beriman Kehidupan mereka itu dipenuhi dengan rasa takut Takut kepada Allah Tapi takut yang mendorong mereka Untuk banyak beramal soleh Dan meninggalkan Kemaksiatan Makanya disifati Penduduk surga dulu mereka Atau penduduk surga Kelak mereka akan bercakap-cakap Di surga Para penduduk surga Mereka mengatakan kepada Temannya Qalu Inna kunna qablu fi ahlina Mushfiqin mereka berkata dulu kami di keluarga kami dalam kondisi musyfiqin dalam kondisi apa? takut. Fa manna Allahu alaina wa waqana adzaba as-sumum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjaga kami. Fa manna Allahu Allah memberikan anugerah kepada kami dan menjaga kami dari azab yang sangat uh, pedih, yang panas membakar. Ini menunjukkan bahwa sifat seorang mukmin, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam kehidupannya itu musfik, takut, musfikin atau musfikun, takut. Ini yani wajilin. Sehingga dikatakan oleh uh, Al Imam Saadi dalam tafsir beliau dikatakan di situ bahwa. Uh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang menjadi sebab mereka itu bergembira ketika menjadi penduduk surga. Ini apa kunci kesuksesan mereka? Dzakara bayan allazi awsalahum ila mahum fihi minal khairah wassurur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang apa ini, yani perkara apa yang bisa menyampaikan, yang bisa menjadikan penduduk surga itu mendapatkan semua bentuk kebaikan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Sebutkan oleh Allah, penduduk surga itu mengatakan, Inna kunna kablu. Dulu kami di dunia, fi ahlina musfiqin. Ini khaifin wajilin kami dalam kondisi takut fatarakana min khaufihi adzunuba dengan sebab takut itulah maka Allah mengampuni dosa-dosa kami wa aslah wa aslahana atau fatarakna min khaufihi dzunuba maka dengan sebab takut itulah kami pun meninggalkan dosa-dosa kami ini kami menghindari dosa. Wa aslahna Dan kami pun berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Ini takut yang benar. Takut yang mendorong seseorang untuk meninggalkan dosa dan untuk memperbaiki segala macam bentuk kekurangan yang ada pada diri kita. Ya. Sekali lagi ya, Al-Imam Sa'adi, dalam surat menerangkan tentang surat At-Tur ini. At-Tur ayat 26. Yang menerangkan tentang e, perkara yang bisa menyampaikan ahlul jannah ke dalam jannah. Perkara apa yang bisa menyampaikan penduduk surga ke dalam surga. Ternyata kuncinya adalah Inna kunna koblu fi ahlina musyikin. Dulu kami penakut dulu kami ini orang yang sangat sangat takut kepada Allah dan dengan dengan sebab takut kepada Allah itulah kami meninggalkan dosa ini yang, yang sempat kita bahas kemarin bahwa tebal tipisnya keimanan seseorang kepada Allah lah yang mempengaruhi ya, apa sikap seseorang terhadap apa dosa dan maksiat Jadi semakin tebal keimanan seseorang semakin takut dia untuk melaksanakan apa? dosa semakin tipis maka semakin berani dia untuk melakukan dosa nasallallahan yuslihana jami'an mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi kita semuanya Allahumma amin Nah, kondisi seperti ini, penggambaran tentang malaikat yang sudah siap untuk meniup sangkakala bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, S.A.W. Ana bu'istu ana wasa'ah kahatain. Jarak antara hari kiamat dan diutusnya diriku adalah seperti ini, kehatain seperti dua jari ini. Jadi ini umur dunia, awal dunia. Yang dari telunjuk ini adalah waktu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di ujung di penghujung dunia. Yang jari tengah ini adalah menggambarkan umur dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di penghujung dunia ini, yani dekat sini. sisa e, jarak antara terjadinya hari kiamat dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sisa dari dua jari ini sudah dekat sekali sudah. Wathu ana wasah kahatin saya jarak antara diutusnya diriku dengan tegaknya hari kiamat adalah seperti jarak dua jari ini ini sudah sangat dekat dan waktu berjalan sudah mudah-mudahan Allah me memberikan kita istiqamah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang siraru khalqillah. Orang-orang yang paling buruk. Di mana nanti hari kiamat itu tegak di atas orang-orang yang paling buruk. Tidak kenal yang namanya Dikir kepada Allah Sholat, tidak kenal Dan Itu sangat Sangat tergambar sekali di mata Dalam pandangan kita bahwa Semakin kemari, semakin kesini Itu orientasi semuanya adalah Dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia Saya tidak berbicara tentang tidak boleh mencari dunia, boleh. Saya tidak berbicara tentang tidak boleh menikmati dunia, boleh. Wong kita masih hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga ya kulut toam, wayam sifil, aswak, makan makanan, berjalan di pasar. Abu Bakar juga demikian, makan, jual beli di pasar, demikian juga para sahabat yang yang lain, mereka berjual beli, memiliki istri, memiliki anak, bahkan istrinya mungkin sebagian ada yang lebih dari dari satu, itu semua tidak bertentangan dengan ini. Cuma kalau kita perhatikan, dunia itu semakin kentara sekali, semakin kesini dunia dunia dunia dunia dan kita semakin dijauhkan dari agama tentunya semuanya adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kampus di satu kota dan sekian dosen yang mengajarkan ilmu dunia kepada Anda kecuali desain-desain yang dirahmati oleh Allah adakah diantara mereka yang mengingatkan tentang kebesaran Allah yang ketika mulai kuliah mengingatkan ayuhasyabab wahai para pemuda wahai para pemudi kuliah, kuliah kalian itu memang kuliah yang keren tapi jangan lupa sholat subuh udah gak yang lolos tadi sholat subuh 5 ya. menit di awal mbak-mbak kalian itu memang cerdas-cerdas cantik-cantik tapi sudahkah kalian menutup aurat kalian dengan baik ini semacam ini semacam iya nih itu saya tidak tahu di tahun ini di zaman saya kuliah pun tidak atau dan belum kita rasakan. Kecuali beberapa orang dosen yang dengan melihatnya saja kita ingat pada Allah. Alhamdulillah. Dengan melihatnya kita ingat Allah. Dosen-dosen kita Alhamdulillah. Dulu di Jogja. Saya juga pernah menge mengecap kuliah di Jogja. Datang ke Jogja tahun 1993 Setuwa saya kita <gulau> yeah. nah, Alhamdulillah diantara dosen itu Melihat kita ingat Allah Kita senang melihat dosen-dosen tersebut Karena mengingatkan kita pada Allah Alhamdulillah kita lihat dosen-dosen yang tipe semacam itu Masih ada di tengah-tengah kita Sampai sekarang yang saya bicarakan adalah dosen yang mengawali pelajarannya dengan nasihat keagamaan. Ini yang bahkan juga mungkin pelajaran SMA dan yang lainnya. Nah pergeseran semacam ini. Jadi belajar itu kosong sudah dari diingatkan dunia. Belum nanti SKS agama itu sangat minim sekali. Kita dari SD... SMP, SMA, SKS agama Kalau tidak tahu kalau kuliah Paling cuma Dari dulu ya 2 jam, 2 jam, 2 SKS Cuma ganti nama saja Yang dulu jam menjadi apa? SKS Maka ini Tidak heran kalau yang terbit dan muncul adalah orang-orang yang Yang dikejar adalah dunia Yang akan mengatakan Jangan dikit-dikit disangkutkan dengan agama. Ini kan bicara lain. Padahal segala sesuatu itu diurusi oleh agama. Walaupun bukan teknisnya ya. Tapi dasar pelaksanaannya harus dengan agama. Takwa. Kalau orang dalam manajemen mengatakan ada sistem perencanaan Uh, sebuah planning itu dengan sistem poach poach poach poach poach po p itu planning o itu organizing a itu action c itu kontrol, controlling, yeah, kan? poak. Jadi rencanakan dulu, atur, laksanakan, kemudian di evaluasi. <tuh> Kalau kita nggak gitu, kita t poak. Hmm? apa itu t-nya? Takwa. Anda punya planning, dasari planning Anda dengan takwa. Anda punya organising, dasari organising anda dengan takwa. Anda punya action, dasari action anda dengan takwa. Anda punya controlling, nah ini. Kalau controlling tidak pakai takwa itu, ya akhirnya ya umpet umpetan kontrolnya. Saya ini tidak usah dilebok kecil, saya ini dilebok ke, Jadi ketika evaluasi, ini tidak usah bilang-bilang yang. -bilang. Ini aja yang dilaporkan. Oh. Jadi seluruh kalau nggak ada takwa planningnya ngawur. Asal menyenangkan kita tidak pandang itu sesuai dengan syariat atau tidak jalan harus takwa. Rasul saw ketika membahas tentang apa namanya? Sumpah seseorang untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tapi ternyata sumpahnya itu kurang mendekatkan dia kepada ketakwaan. Apa kata Rasul Wasallam? Falyakti takwa. Cari yang lebih takwa. Kalau memang sumpahmu itu tidak mendekatkan dirimu kepada ketakwaan, batalkan sumpahmu. Datangi ketakwaan datang ya bahwa ketakwaan ini penting ini dan yang semacam inilah kita ini. Kalau kita bicara melulu dunia, ya ini yang yang saya ini tidak apa namanya? tidak menutup kemungkinan zaman ke zaman ya. Generasi kita itu digiring dan tergiring dalam bagaimana untuk mencerdaskan otak tapi tidak membersihkan jiwa. Otaknya pinter-pinter. Saya tidak nyindir panjenengan loh. Tapi nyindir kita semuanya. Mari kita tersindir bersama, kan begitu. Generasi itu adalah generasi yang cerdas yang diinginkan. Tapi jiwanya kosong dari ketakwaan. Maka sebaliknya jadilah anda generasi yang Bertaqwa, yang mana ketakwaan anda ini akan mengiringi kecerdasan anda. Ya. Jadilah anda orang-orang yang tetap bertahan di zaman kerusakan, sebagaimana disabda, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba lil ghuraba. kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al Islamu ghariban, wasya'udu ghariban kama bada." Islam itu dulu dimulai dalam keadaan garit, aneh, terasing, aneh. Wasaya udhur khabar dan akan kembali terasing, aneh sebagaimana dulu mulainya. Fatu bil Qurba maka Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh Orang yang dianggap aneh itu bukan orang yang rambutnya separuh dicukur, separuh Tidak Celananya separuh diketok, separuh dilewer, enggak ya. Atau orang yang apa hidungnya dikasih apa? Anting-anting, sementara telinganya dikasih gelang Tidak. Faham maksud saya Kuantangan itu bukan dengan deliver itu. Nah, untuk bilamun dari bukan itu orang yang dianggap aneh. Siapa orang yang dianggap aneh? Al kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aladin Yuslihun atau aladin Yasluhun. Aladin Yuslihun orang-orang yang memperbaiki. Aladin orang Yasluhun orang-orang yang tetap berbuat baik. عند فساد الناس tatkala manusia sudah apa rusak rusak nanti kalau baik-baik terus tidak akan terjadi kiamat kiamat pasti terjadi kalau masih ada orang-orang baik sementara kiamat akan jadi akan turun maka orang-orang yang baik akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala maka bertahanlah kita mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertahan dalam kebaikan istiqomah dan diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi begitu. Ini zaman sekarang sudah bergeser terus. Kampus, kampus, kampus, kampus. kampus. Kuliah, kuliah, kuliah, kuliah. Tapi yang ditekankan kamu adalah jadi pengusaha yang sukses Kamu adalah dari saintis yang sukses Kamu adalah dari ini yang sukses Tidak ada Apa namanya Dasar ketakuan Dan ini Prakteknya loh Padahal ini bertentangan dengan Apa yang dirumuskan oleh Para pendiri bangsa kita Bahwa Pendidikan yang ada di dalam negara kita ini, kehidupan yang ada di dalam negara kita ini harus dilandasi dengan apa? Ketuhanan yang maha esa Mengesahkan Allah semata. Sampai kemarin saya di bis itu bersama dengan seseorang. Dia sampai heran. Pak, katanya. Dia seorang arsip. Tukang kumpulkan arsip. Saya sampai heran, ternyata saya kenal dengan seseorang. Orang ini lebih memahami makna, ya, makna yang sesungguhnya. Ya Sebutlah kalau kita negara kita adalah pancasila, maka orang ini orang yang yang dulu dia anggap ekstrem, ternyata lebih pancasilais daripada yang menggembor-gemborkan tentang pancasila. Saya bilang, ya memang orang yang ngaji itu justru faham betul nilai-nilai luhur yang ditanamkan pendiri bangsa ini. Mulai dari mentauhidkan Allah, mulai bagaimana dia beradab dengan manusia, mulai bagaimana dia menjaga persatuan, mulai dari dia memusyawarahkan segarang bentuk permasalahan, mulai dia berlaku adil semua diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Fa'ala hmm, kulihan. Menjelas, ini dilewer enggak karuan ya pembicaraan. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa para sahabat saat itu merasa takut. Karena kiamat seakan-akan memang sudah apa? Sudah dekat. Dan ingat terjadinya kiamat pada syurrul khalqi dan zaman terus bergeser. Orang-orang baik Semakin hilang Amanah semakin disia Disiasiakan Kemaksiatan semakin merajalela Itu yang akan saya Sampaikan Bagaimana mungkin anak kita bisa berdikir Kalau mereka Sudah lebih cinta kepada gadget Daripada Al-Quran Dan sistem pendidikannya Sebagian tempat memang Dibikin cinta dengan gadget ini permasalahan juga sebenarnya, ya. bukan bagaimana merujuk kepada kitab-kitab kitabullah, kepada kitab -kitab, tapi kepada gadget yang otomatis hatinya tergantung kepada gadget. Hal aku lihat yang jelas, ketika dalam kondisi sulit semacam ini, kita menghadapi kesulitan, ketakutan, kata yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasbunallah. Wa ni'mal wakil Menghadapi banyaknya kemaksiatan Kita katakan Hasbunallah wa ni'mal wakil Merasakan lemahnya Iman kita Hasbunallah wa ni'mal wakil Sering-seringlah kita Mengucapkan ucapan-ucapan Seperti ini Timbul rasa takut kepada kita Tentang hari kiamat Apa yang akan kita hadapi kelak Ucapkanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil ini hadis ke 409 Tentang bagaimana sifat seorang yang beriman Hendaklah dia melandasi kehidupannya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu SWT Dan rasa takut inilah yang nanti akan mendorong dia Untuk meninggalkan segala macam bentuk dosa Dan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri-diri dia Nah, hadis selanjutnya sudah isya. Hadis ke-410. Saya bacakan dulu. Berkata al-Imam An-Nawawi wa anabihi radhiyallahu taala anhu kal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlad, barang siapa takut adlad, dia memulai perjalanan sejak dini di awal malam. Wa man dan barang siapa yang melakukan dan memulai perjalanannya sejak awal malam, balagal manzil. Maka dia akan sampai ke tujuan. Ala innasil Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Orang yang takut tentang fitnah-fitnah yang menimpa kehidupan seseorang di dunia ini, yang datangnya seperti malam yang gelap gulita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sataku nufitan akan terjadi fitnah, fitnah, fitnah, ujian kehidupan, ujian kehidupan, ujian kehidupan yang difitan berbagai macam ujian kehidupan sebagaimana sempalan-sempalan potongan-potongan malam yang gelap gulita sehingga orang itu kalau berjalan gak tahu kemana jalannya, apa yang harus dia lakukan di mana ada bahaya di depannya, kanan, kirinya, gak tahu dalam kondisi yang gelap gulita ujian kehidupan seperti ini maka barang siapa yang takut adlej Hendaklah mulai berjalannya sejak awal malam. Masih mulai apa? Masih ada? Tampak cahaya sedikit-sedikit berjalan terus. Harus dari awal malam kita berjalannya. Ya ini segera. Jangan ditunda-tunda. Man khafa adlej. Kalau takut kegelapan malam fitnah ujian yang akan datang. Maka mulailah, mulailah segera. Berjalannya, berjalanlah di awal malam. Waman al Jalaja manzil orang yang mulai perjalanan dari awal malam niscaya akan sampai tujuan. Karena dia ketika sudah pol gelap-gelapnya dia sudah hampir sampai. Maka ini hadis ini menggambarkan kepada kita dan memotivasi kepada kita untuk terus ya, uh, memperbanyak. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kehidupan dunia ini Yang nanti akan ditempa dengan berbagai macam ujian Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab Wa salallahu ala nabiyina Muhammad Wa rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh